Do-do-dee-da-do-dee-da-do-do <Sings> Terus sih, kita tumbuh dengan lagunya Mas Pongki gitu ya, yep. nah, dengan jikustik zaman dulu, nah, dan semua video klipnya kita lihat, kita nonton, dan kita tumbuh dengan lagu-lagu itu gitu. Dan Mas Pongki sendiri sangat paham untuk misalnya lagu ini yang bawakan harus ini, lagu ini yang bawakan harus ini. itu kebetulan untuk dikenang itu menurut Mas Pongki kita cocok bawakan dan begitu kita lempar ke Mas Pongki, dia sangat responnya, sangat positif ya Iya, dan memang kita juga sangat nyaman sih membentukannya jadi memang sepertinya memang Mas Pongki sudah memilihkan lagu yang tepat, gitu Iya, waktu tek vokal kan memang uh, suara aku sama suara Mas Pongki kan range-nya beda apalagi kita Uh, cowok-cewek kan pasti beda kan, nah, ini kan pengennya duet, jadi memang harus gimana ya menyesuaikannya gitu. Ya, waktu pertama kali ambil nada suara untuk Astrid, saya tahu ini bakal, bakal bermasalah. Karena nada dasarnya tinggi banget, memang khusus buat perempuan, untuk saya terlalu tinggi. Tapi karena memang ini adalah album kolaborasi, jadinya mau nggak mau, saya ikut harus menyesuaikan. Kita sudah mencapai kata sepakat, Oke. bahwa dasar yang diambil adalah dasar negara Pancasila. Mungkin sebenarnya yang kesusahan Mas Ponggi sih, <laughs> karena dia menyesuaikan dengan range aku. Karena kalau aku ngikutin dia, aku yang kerendahan. Tapi kalau dia yang aku, dia pasti ketinggian, jadi dia e, cari e, bagian mana yang paling aman. Gitu. Harus diulang ber berbelas-belas kali supaya sampai hasil yang pas dan memang beda hari dengan dengan tek vokalnya asli. Jadi saya pengen kelarin asli dulu kelar baru saya tek vokal dan nyari-nyari celah gitu mana yang pas. Dapatlah yang paling aman di situ gitu. Dan pertama kali aku dengar lagu ini satu komen yang aku kasih ke Mas Ponki. Suaramu bagus ya gitu. Dan itu sempat yang dia, "Oh, iya iya dong." gitu kan. Dan memang bagus banget lagunya, terus suaranya tuh merdu banget, merdu banget gitu, nyampe gitu. Apa yang dimaksud tuh nyampe gitu. <laughs>